kita lanjutkan dulu lagunya ada satu nama tetap di hati masih bersama Cihan Audi mamat selamat siang juga Hamzah terima kasih juga Hamzah dari Sekurang terima kasih ya Rio Sandi terima kasih juga ya Mas nih Laskar tuk smile kita goyang banget lagi semuanya <laughs> Jangan Bawa dan beri bahagia Hingga saat ini Masih kuabal Jag har. Okej, berarti sudah satu lagu ini här